Assalamualaikum Sudarlun, berita malam medisi hari ini Sabtu 27 Agustus 2016 dibacakan Ardiansyah. Warga Putri Betung belum terima raskin selama lima bulan. Warga Desa Belang Paya belum bisa menikmati penerangan listrik. bocah SD di langkahan temukan ibunya tewas tergantung. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Sederlun warga Kecamatan Putri Betung Gayulus belum menerima beras miskin gratis untuk 5 bulan dari Januari hingga Mei 2016. Hal itu terjadi akibat masih dilaksanakan verifikasi oleh Pemkap untuk memastikan penerima tepat sasaran. Saat ini raskin untuk Putri Betung masih disimpan di gudang bulok Sentang, Belang Kejeren dengan jumlah 84.075 kg atau 84 ton lebih. Sedangkan 10 kecamatan lainnya sudah disalurkan bertahap sejak bulan lalu atau seusai raskin gratis diluncurkan oleh Bupati Ibnu Hasyim. Kepala Gudang Bulog Sentang Belang Kejeren, Junaidi Abdillah mengatakan raskin jatah Januari hingga Mei 2016 belum disalurkan hanya untuk kecamatan Putri Betung. Ia menegaskan pihaknya selalu siap menyalurkan raskin namun data penerima dari Pemkap yang menjadi kendala. Cunaidi menambahkan data penerima raskin untuk kawasan Putri Betung telah ada di bagian ekonomi Serda Kapgayu tetapi masih dilakukan pemeriksaan ulang. Darlun sebanyak 32 keluarga atau 120 jiwa penduduk di Belang Kecamatan Pendada Biren, masih hidup dalam gelap gulita di malam hari karena hingga kini belum ada jaringan listrik. Warga terpaksa menggunakan lampu teplok sebagai penerangan. Mariana warga Belang Paya mengatakan sudah bertahun warga Belang hidup di rumah yang tidak berlistrik. Desa yang jauh dari pusat kecamatan ini belum dipasang jaringan listrik. Kondisi ini menghambat aktivitas warga terutama malam hari. Padahal jaringan listrik terdekat ke Belang Paya hanya 2 km. Yakni dari desa Garap atau Matang Kule, Pelimbang yang telah terpasang jaringan listrik. Akibat belum adanya jaringan listrik banyak warga Belang Paya yang telah pindah ke desa lain. Kecamat Pedadar Uktrandes M. Hasan yang turun ke Belang mengatakan pihaknya akan mengusulkan dan menyampaikan keluhan masyarakat Belang ke pemerintah kabupaten dan provinsi. Sudalun <San> Nur Laila, 40 tahun, ibu rumah tangga asal desa Bukit Linteng, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, ditemukan tewas tergantung di kamar oleh anaknya yang masih kelas 2 SD Sabtu siang. Ibu tiga anak itu tewas tergantung di pintu kamarnya dengan seutas tali nilon di leher. Kepala dusun Kareng Desa Bukit Linteung, Asrarudin mengatakan setelah ketiga anaknya berangkat ke sekolah, warga sempat melihat Nur Laila melihat Nur Laila mencari jeruk purut sedangkan suaminya sudah pergi dari rumah untuk menjual jeruk nipis. Tiba-tiba Sabtu siang warga mendapat informasi korban meninggal dengan kondisi tergantung di dalam rumah. Korban pertama kali ditemukan anaknya yang masih kelas 2 SD. Selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas. Kapolsek Langkahan Ibda Sudiarno mengatakan petugas juga masih menyelidiki motif korban tewas tergantung. Dari hasil penyelidikan sementara di lokasi ditemukan bekas jeruk purut dan sirsa. Diduga korban mengakhiri hidup karena menderita sakit asam lambung yang telah menahun. Sudarlun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Tenggara mulai mempercepat proses perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum memiliki KTP. Bahkan mobil keliling perekaman IKTP siap diturunkan di 16 kecamatan Senin mendatang. Kabir Kependudukan Disdukca Pilagara Mustafa Kamal mengatakan para kasih pemerintahan di 16 kecamatan akan berkumpul awal pekan depan. Hal ini perlu dilakukan untuk proses perkaman IKTP karena kesadaran sebagian masyarakat membuat KTP masih rendah. Ia mengatakan IKTP juga berkaitan dengan kartu keluarga yang digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas atau rumah sakit daerah. Karena itu untuk mempercepat proses perkaman, pihaknya telah mengeluarkan surat himbauan di kantor camat dan desa. Seperti dikatakan sebelumnya, sekitar 42.000 warga Aceh Tenggara belum melakukan perkaman kartu tanda penduduk elektronik padahal pemerintah telah menetapkan batas akhir perkaman paling lambat sebulan lagi atau 30 September 2016. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudarlun hasil panen padi Petani di Gampung Semanah Jaya Ranto perla Aceh Timur yang akan memasuki masa panen pada September nanti dilaporkan menurun drastis. Hal ini diakibatkan karena tanaman padi diserang hama beberapa waktu lalu. M. Nasir, Ketua Kelompok Tani Medangkara, mengatakan serangan hama masih bisa dikendalikan petani menggunakan peptisida. Namun pertumbuhan tanaman padi tidak maksimal sehingga hasil panen menurun sekitar 2,5 ton per hektar atau turun 50% dari biasanya 5 ton per hektar M. Nasir menjelaskan tanaman padi yang ditanami petani sejak Juni 2016 lalu di areal 25 hektar diserang hama kresek yang menyebabkan daun padi kering dan pohon padi menjadi pendek. Selain itu tanaman padi juga diserang penyakit penggerek batang. Akibat serangan hama ini petani mengalami kerugian. Untuk itu petani meminta Pemkap Aceh Timur dapat membantu peptisida dan pupuk karena pada Oktober 2016 petani akan turun lagi ke sawah. Sudah lun banjir yang melanda Aceh Barat hingga kini belum surut. Sebanyak 6 dari 12 kecamatan di wilayah itu masih terendam air dengan ketinggian bervariasi. Bahkan sejumlah desa warga, bahkan sejumlah desa warganya terkurung karena akses jalan terendam. 6 kecamatan yang masih terendam banjir adalah Samatiga, Arongan Lambalik, Weila, wila Barat, Weila Timur, dan Bubun. Tiga desa di Sama Tiga dan tiga desa lagi di Arongan Lambalik, warganya terkurung. Banjir terjadi sejak Rabu setelah diguyur hujan lebat sehingga sungai Krung Weila meluap. Gubernur Aceh sabtu siang menyalurkan bantuan kepada korban banjir di Aceh Barat. Bantuan diserahkan Kadis Sosial Aceh, Al-Hudri, yang diterima Bupati Aceh Barat, T. Ali al mengaku dari data yang diperoleh, banjir kali ini melanda tiga kabupaten, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagandraya. Bantuan masa panik untuk korban banjir di tiga kabupaten telah disalurkan. Kadisos Naker Trans Aceh Barat, Sahteriza Putra Utama menambahkan warga yang menjadi korban banjir tidak ada yang mengungsi. Warga lebih memilih bertahan di rumah sambil menunggu air surut. Darlun angin kencang disertai hujan yang terjadi di pesisir Kabupaten Pidi dalam dua pekan terakhir menyebabkan nelayan enggan melaut sehingga berdampak melambungnya harga ikan. Seperti ikan tongkol yang biasanya Rp15.000 per kilogram kini naik Rp30.000 per kilogram. M. Jamil Pawangbud, warga Kecamatan Muara 3 PD mengatakan hampir semua nelayan di daerah tersebut tidak berani melaut karena badai dan gelombang besar yang menerpa selat Malaka yang kini memasuki musim angin barat. Ia mengaku ikan tongkol yang saat ini dijual di pasaran merupakan stok lama yang persediaannya terbatas, sehingga harganya cukup mahal. Karena minimnya ketersediaan tangkapan juga mempengaruhi harga ikan budidaya atau ikan tambak. Ikan jenis bandeng yang biasanya Rp20.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Hingga saat ini nelayan di Pidi belum berani turun ke laut karena cuaca yang belum membaik. Mereka pun terpaksa menganggur untuk sementara waktu.